パ、yeah, ッケーとランギターかい、ランナー、ラン <Sil akan S 1> se、あと、ホーピー、テナン、ボコボコヤンバー、ボシバジャンバー、ジャンバー、ジャンバー、ジャンたー、ジャンバー、ジャン n ー、ジャンバー、ジャンバー、ジャンバー、ジャンバー、ジャンバー、ジャンバー、ジャンバー、ジャンバー、ジャンバー、ジャンバー、ジャ カダン、ディンドニシア、エスポティ、ポブンワン、マサオ、ペカイ、ダンスバゲ、ダンスバゲ。とても、プライベート、モチャリボコ、トゥタン、リワヤネパー、アトナン、ブユナシュティオン、ディグラメディア、トゥディダー、ダイド、ナイド、ユガハル、ディパタニア、アカン、ジュクナファイド、ピララン、ララン、ディド、エカン、イリス、モアイド、ウナウナウナウ、サリタブサジア、エカン、ダイアット、ビサムミールド、カルヤンガン、バケイア、ディア、ビアンティダー、アカンバッチャ。 Gitu aja, Pak Karya, selamat siang Pak Karya Ya, selamat siang iya Seperti apa p i n Saya kira undang-undang ini masih tetap diperlukan Berhubung kalau tidak ada rambu-rambu、uh, untuk、uh, penerbitan buku、mm -hmm. Dikhawatirkan nanti akan terbit segala macam buku yang tidak jelas、uh, tujuannya yang, yang mungkin tujuannya yaitu yang negatif ingin merusak generasi bangsa Jadi、mm -hmm. uh, saya kira masih perlu cuman Harus ada satu、uh, konsistensi daripada aparat penegak agung bermahal ini. Kejaksaan jangan m e m p e r e d e l buku oleh karena pesanan daripada penguasa. Misalnya penguasa sekarang tidak suka dengan buku-buku tertentu sehingga kejaksaan agung atau j a、uh, kejaksaan s a setempat diperintahkan untuk、uh, melarang peredaran buku tersebut. Padahal buku tersebut bukan, bukan sesuatu hal yang jelek ya. Tapi kalau di, di, direvisi atau ditiadakan undang-undang ini, bagaimana seandainya ada buku-buku misalnya buku-buku、uh, komunisme atau buku-buku yang masih berbau liberal, yang dikemas dalam bahasa-bahasa yang abu-abu gitu ya. Jadi membaca, membacanya juga tanpa sadar gitu. Itu b a h w a s a n y a terjadi indoktrinasi atau p r a i n w a s h i n g pencucian otak terhadap generasi penerus. Itu sangat membahayakan. Pak Darwin selamat siang Selamat siang Ya silahkan、uh, Pak Darwin a kira ada baiknya d i t i n j a u ya Undang-undang itu uh, Untuk l i h a t Sayang sekali terputus Pak Andre Ya siang Silahkan Pak Andre Ya ada baiknya d i t i n j a u lagi ya Karena Kita、uh, kan disuruh berkreasi s e b e b a s b e b a s n ya ber Berkarya sebebas-bebasnya jadi gak boleh dibelenggu lagi、hmm. demokrasi yang kita、uh, tiap, apa yang kita h a r u sekarang s kan gak tau lah demokrasi liberal atau demokrasi demokrasi adalah arti yang luas、hmm. jadi mereka boleh berkarya seluas-luasnya, pemerintah ya dalam hal ini ya tetap mensortil gitu boleh ya, mensortil tapi bukan membelenggu ya gak seperti demokrasi yang waktu di jalan seperti z a m a n i n i Orde baru Jadi、iya. Kita di、uh, Berkreasi lah Sebebas-bebasnya begitu Baik. Alasya, Terima kasih Pak Andri Pak Darwin silahkan dilanjut ya, ya.、Uh, Saya kira ada baiknya Ditinjau ya u u n t Karena k kan sudah lama ini perkembangan baru、uh, Sekarang ini、uh, Tapi di lain pihak Yang penulis-penulis buku juga tentunya Harus、uh, mengumumkalkan p e n d a p a t yang, yang Baik begitu loh, jangan sampai、uh, mengganggu ketertiban, jadi kebebasan yang sudah diberikan itu harus bertanggung jawab, begitu saja, terima kasih.